yang sudah dapat predikat Ratu Manise Indonesia Bro. Bro. Bro. Mana? Jilomania dari kawasan Jawa Timur semuanya matur suwanuwun ya. Tentunya masih tetap bersama Rosabella yang didukung sepenuhnya oleh audio yang betul-betul jeren -betul membahana di Fasol Production Matur Suwanuwun. Dan juga ekstrim multimedia Terima kasih JH Lighting Matur kasih untuk anda semuanya Terima kasih untuk Sedulur-sedulur Rosabella yang baik hati Bersama Aji Kondang Ratu Manise Indonesia Bro Siapa dia Kalau bukan Jihan Aude Yeay. Rosabella memang yes sarang sayang gua sangat lucu What Csóval! Nothing. pa kezdjük Tangkannya mana dong Oke, selaku pembaca tebber buat semuanya. semuanya, jenis semuanya